ini ratu jembarnya indonesia kalau dulu ratu bahagia saat ganti ratu jembarnya indonesia cantik suaranya oke okay. kasih dulu tepuk tangannya mana untuk defy altiva yoo Oh, my God.